Dari Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Danhas Adia Suara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio മെസ് മ <tune> disahkan kipnya kembali setiap 200 tahun seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud terkadang menjadi seorang gadis perkasa cantik terkadang menjadi seorang nenek tua renta burukupa yang selalu menimbulkan bala petaka dan prahara mengerikan bagi umat manusia kita teman-teman cepat lihat tempat ini aku mau menuju ke Bandung jangan kita Oh, Kamu mana? Mana, Wira? Serta cinta kasih yang penuh liku ചാ kehidupan Dari dua insan manusia Dari, aku mencintaimu Wulan, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Wulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintaikan Batara, dan aku berjanji di bukit perinduan ini, bahwa aku tidak akan pernah mengianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Farley, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kata Indah, dia tinggal di negeri dibalik awal. Di mana letaknya negeri itu Indah? Di sebelah lantan ini, dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Ikutilah episode ke-14 Negeri Negeri di di balik balik itu si Andi baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya? Andi, ah, ഇയാൻ Halo ബാൻ baru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 Paskah Karya Asmadi Syafar, seri yang ke-29 ini didukung pada pemain Feri Fadli sebagai Batara, Riani sebagai Rana Dewi, Sony Dargo sebagai Agil, dan pembawa cerita Manny Sumardi. Penis dan montasya Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Denny <tuh> Denhas. hanya kisah yang lalu diceritakan. Akhirnya makrumpang telah dapat bersembunyi di dalam perut pati tanpa disadari oleh kempuan itu. Bahkan Nisepe pun tidak sadar kejadian tersebut. Sementara Batara masih berada di negeri di balik awan, takkan Batara ingin pergi dari negeri itu tidak bisa karena Batara tidak tahu jalan keluarnya. sudah Belanda rih eh maaf arana devi <gadis> bukan saya sengaja kalau kang batara harus menunggu begitu lama tapi saya harus menunggu pelayanan ada empai dulu sehingga saya baru bisa menemui kang batara sekarang ini ah tidak apa-apa ah, gadis ini tampak cantik apalagi disanggulnya terilit untaian kembang melati hmm, kenapa dia berdandan begini indah warna baju biru laut ini kenakannya sangat teduh dan sejuk dan sangat cocok dengan suasana senja hari seperti ini. <tuh> Tadi saya mendapat berita bahwa Kang Batara akan pergi dari negeri ini. Iya, iya. Kenapa Kang Batara harus pergi? Apakah tidak suka pada negeri ini? Apakah tidak suka pada kami yang mungkin tidak ramah melayani Kang Batara di sini? Ah, uh, saya suka negeri ini. Negeri yang begitu indah. Negeri yang belum pernah saya lihat keindahannya selain di sini. Dan saya suka penduduk di sini, terutama Raki Tanding dan Wulan. Eh, uh, maksud saya Rana Dewi. Semuanya baik dan ramah pada saya. Sehingga saya merasa keberatan untuk pergi dari sini <laughs> Kalau begitu, kenapa Kang Batara harus pergi juga? Saya harus pergi mencari obat untuk guru saya, Rana Dewi Dan juga, apa yang saya cari kemari, ternyata tidak saya temukan Di sini memang tidak ada laki-laki yang bernama Laki Daksa Sehingga kami tidak dapat menolong Kang Batara menangkapnya Lalu, Raki juga tidak bisa mencadikan obat yang dibutuhkan oleh guru Kang Batara Sehingga dengan sangat menyusah, kami mohon maaf Oh, tidak apa-apa Kenapa Rane Dewi menjadi baik seperti ini? Saya sebenarnya kasihan melihat Kang Batara berputar-putar di halaman istana sejak siang tadi. Itu sebabnya saya mau bicara dengan Kang Batara sekarang. Bukankah selama Kang Batara di sini, kita tidak pernah bicara seperti ini? Oh iya, dan tentu ulah eh uh, maaf, maaf. Maksud saya tentu saja Rane Dewi. Ya, eh uh, tentu Rane Dewi akan menunjukkan jalan keluar dari istana ini, bukan? Saya mau menunjukkan jalannya. Asa Kang Batara sudah mendapat izin dari Kanjeng Raki Tandi di dalam keraton. Ah, sudah hanya yang membingungkan saya. Kenapa jalan itu belum juga saya temukan? Kalau begitu, nanti akan saya tunjukkan jalan keluar dari negeri ini. Ah, terima kasih atas kebaikan Rana Devi. Tapi, saya boleh bertanya pada Kang Batara sebelum Kang Batara pergi? Oh, boleh. Ah, sudah ke mana saja Kang Batara mencari obat untuk guru Kang Batara itu? Sebenarnya saya belum mencari ke banyak tempat. Namun tiba-tiba ketika saya mencoba pergi ke suatu tempat, saya terdampar di sini. Sehingga beginelah nasib saya. Saya mendengar cerita dari Kanjeng Raka bahwa Kang Batara terdampar di Desa Bojong Nangka karena Kang Batara hanyut di laut. Iya. Ketika itu saya akan pergi ke negeri Karang Biru. Karang Biru? Rara Dewi kenal negeri itu? Saya pernah mendengar nama negeri itu. Apakah Kang Batara tahu kalau di sana ada obat untuk guru Kang Batara? Tahu. Siapa yang memberitahu Kang Batara? Kijana dari dusun Karang Angin. Ah, oh, uh, Kijana. Rara Dewi kenal dengan Kijana? Ah, oh, hanya pernah mendengar namanya. Kalau tidak salah, istrinya bernama Nyirupa. Iya. Dan Nyirupa selain telah membuat lumpuh guru saya. Hmm, pukulan Nyirupa itu memang berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Kalau orang tidak kuat, bisa-bisa orang itu akan mati. Hah? Mati? Iya. Rupanya guru Kang Batara sangat kuat. Sehingga ia hanya menjadi salumpuh. Saya belum pernah melihat bagaimana berbahayanya pukulan Nyirupa itu Rana Dewi. Sehingga saya penasaran. Iya. Sangat berbahaya. Nah, Kang Batara melihat pohon itu? Iya. Pohon itu besar dan kokoh. Inilah pukulan nyirupas yang menghantam pohon. Hiat! Nah, begitulah pukulan yang dilepaskan nyirupas pada Guru Kang Batara. Tapi pohon besar itu tidak apa-apa. Kang Batara tidak melihat daun itu. Hah? Seluruh daun pohon itu menjadi layu. Tuh ada, Pasibu Barto, ceritain dong. Iya, Jung Tuti, iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jung Tuti Jung Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh, tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu, motor setnya. Loh, memangnya Jung Narti tahu? Wong yang ngasih tahu reseptnya saya kok. Apa sih? Nih. Benpas kapsul. Benpas kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda Menpas Kapsul, produksi PT. Sinar FM di Murni Dan kini perhatikan batangnya Ah, batang pon itu mulai mengering Dan kini pohon besar itu tumbang kan? Wah, luar biasa. Ternyata Rana Devi juga memiliki pukulan seperti yang dimiliki Nirupas. Karena saya pernah belajar pukulan itu dari seseorang. Kata orang, siapa yang memiliki pukulan maut, maka dia pulalah yang memiliki obat pemunahnya. Maaf Kang Batara, saya tidak punya obat penyembuhnya. Walau saya sebenarnya ingin menolong Guru Kang Batara itu. Ah, sayang sekali. Baiklah Rana Devi, saya minta tolong. supaya saya ditunjukkan jalan keluar dari istana ini. Supaya saya dapat pergi mencari obat untuk menolong guru saya. Jadi Kang Batara tetap ingin pergi juga? Iya. Sayang ya. Sebenarnya kami dulu punya obatnya. Tapi entah bagaimana, obat itu hilang raib dari istana ini. Ah, oh, dulu punya. Atau apakah sekarang bisa diramu lagi? Yang meramu obat itu bukan kami Kang Batara, tapi raja yang memerintah negeri ini. Ah, oh, bukan karaja negeri ini adalah Rakitanding? Atau Rakitanding bisa meramu obat itu? Tidak. Kanjeng Raka tidak bisa meramu obat. ...yang bisa hanyalah Raja sebelum Kanjeng Raka memerintah di sini. Oh, di mana sekarang Raja itu Rana Dewi? Dia telah disingkirkan oleh Kanjeng Raka. Sehingga sekarang Kanjeng Raka lah yang memerintah negeri ini. Oh, sayang sekali. Andai saja Raja itu masih ada, tentu saya akan mendapatkan obat itu sekarang. Walau Raja itu ada, Kang Batara tidak akan bisa mendapatkannya. Karena Raja itu sangat kejam dan pelit. Oh, begitu? Iya. Hmm, kalau Raja yang memerintah negeri ini dulu sangat kejam... tentuah kita yang mempunyai ibu yang hebat karena dia bisa mengalahkannya ya baiklah ah oh, baiklah Rana saya harus pergi saya harus menemukan obat itu oh, ke manak ang batara akan mencarinya belum tahu harus ke mana kalau begitu silakang batara nanti sampai ke tepi pantai lalu bertemu dengan perahu yang berwarna biru nah naiklah perahu itu tukang perahu itu akan membawa kang batara ke arah timur Maka Kang Batara akan sampai ke tempat orang ramu obat itu. Ah, oh, terima kasih Rana Dewi. Eh, uh, siapa nama tukang perahu itu? Dan siapa nama orangnya membuat obat itu? Tukang perahu itu bernama Agia. Dia memakai ikat kepala biru. Tapi nama peramu obat itu saya tidak tahu. Ah, oh, terima kasih Rana Dewi. Sekali lagi terima kasih. Iya, Kang. Oh, Diamlah, sem lepas keberangkatanmu. Sekarang, Kang Batara, berpeganglah kuat-kuat pada tiang jati ini. Lalu? Maka Maka Kang Kang Kang Batara Batara Batara akan Akan akan menemukan jalan keluar dari istana ini ini ah, Baik Peganglah kuat-kuat kuat-kuat kuat-kuat Karena sebentar lagi akan datang awan tebal Yang bercampur angin kopan. Kalau Kang Batara tidak berpegang kuat -kuat pada jati ini, maka Kang Batara akan celaka ah, Iya Berpeganglah kuat -kuat. Saya sudah siap Iya Iya dimbuti oleh awan yang tebal sehingga istana tempat Rana Devi sudah sudah tampak olehnya oh, angin topan ini seolah-olah akan menerbangkan seluruh tubuhku uh, aduh aduh tulang tulangku seperti akan dipatahkan oleh tiupan angin topan ini aduh ah, ah. Uh, aduh aduh oh, tidak bisa bertahan aku tidak bisa aduh <tusuk> kamalah ditinggal Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema tablet anti rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Ah. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya, sudah, Dok. Ibu memang hebat Yang hebat bukan ibu pak Tapi Duta Rema Duta Rema produksi PT Sinar FN di Murni Ke mana kah? Hah? Ke mana angin topan tadi bertiupnya? Ah, oh, pantai. Aku berada di tepi sebuah pantai. Sedangkan negeri di balik awan itu sudah hilang. Hah? Apa yang aku pegang ini? Ranting. Sebuah ranting. Apakah tiang kayu jati yang aku pegang tadi menjadi sebuah ranting? aja menarik ke ci den ah nah itu prau yang berwangi pasti prau itu dimasuk oleh ranadewi nah hmm. kira-kira itu kalau prau ini memakai ikat e kepala biru ya pasti dia yang bernama agil ah uh, kisanak iya yeah. kisanak yang bernama agil eh uh, dari mana kisanak tahu namanya ...dari dari Den Den Den Ayu Ayu Ayu Ayu Ranadewi. Ranadewi. Ah? Ranadewi. Ranadewi bertemu bertemu bertemu dengan dengan dengan dengan dia? Bahkan aku baru saja negeri negeri di di Ah, jangan main-main. Kenapa begitu? Ah, tidak semua orang bisa sampai ke sana. Apalagi bertemu dengan Dewi, Ayu, Dewi. Ah, Jadi betul Betul. yang bernama Agil? Ah, betul. Rupanya tahu dengan Den Ayu, ah, Tahu? Pernah mana? യോ രാണേരി Aku pernah bertemu dengan Den Ayu itu di dalam mimpi. Ah, oh, orangnya sangat cantik kan? Ya, sangat cantik. Kisah nak orang yang beruntung bisa pergi ke sana dan bertemu dengan Den Ayu Ranadewi. Tapi kata orang justru berbahaya kalau pergi ke sana. Apakah kisah nak dapat bahaya sampai di sana? Tidak. Berarti omongan orang itu bohong. Buktinya aku. Walau aku belum pernah ke sana, walau hanya baru bertemu di dalam mimpi dengan Den Ayu Ranadewi, tapi rezekiku bertambah. Tangkapanku ikanku selalu banyak. Oh. Ah, kisah anak yang bernama Batara kan? Hah? Kisah nak tahu nama? Dan Ayurana Dewi yang mengatakannya padaku di dalam mimpi bahwa akan ada seorang laki-laki tampan yang datang padaku untuk menyewa perahuku. Aneh. Ah. Dan laki-laki itu akan pergi mencari obat arah ke timur. Betul kan? Iya. Tapi aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa menyewa perahu ke sana? Ah. Tidak usah bingung. Dan Ayu sudah memberikan uang sewanya padaku. Nih. Oh, uang emas. Ayo, naiklah ke perahuku ini. Cuaca sedang bagus. Iya, oh. iya. Jak tadi kau mengayuh perahu itu Agil. Mari aku bantu. Ah, tidak usah. Aku masih kuat. Eh. Sudah sampai di mana kita, Gil? Ah, masih jauh dari tujuan. Hmm, itu pulau apa namanya? Itu Pulau Majeti. Pulau Majeti. Ah, uh, kenapa kau buang sauh itu di sini, Agil? Kita bermalam di sini. Kita tidak melanjutkan perjalanan. Yah. Kita istirahat dulu di sini ya. Apakah kita nanti tidak akan dihantam badai? <tid> tidak. Cuaca ini sedang bagus dan kau pasti belum pernah bermalam di tengah laut, betul kan? Nah, <tid> iya, nenang belum pernah. Nah, nanti akan kau coba. Bermalam di tengah laut sangat asyik. loyo begitu ya ah, di ini Halo pengantin baru apa kabar nih hahaha <laughs> baru juga seminggu jadi pengantin baru kok udah loyo begini nih Hah? Hah? jadi orang kayak naryo dong biar udah punya anak dua tapi kondisinya masih tetap segar gailah terus sampai tua kali hahaha <laughs> bisa aja kamu Wan tapi gimana caranya yuk gampang minum aja kapsul obat kuat ala dina ala dina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 Battara dan Agil duduk di dalam perahu yang ditambatkan di tengah laut. Perahu itu bergerak perlahan-lahan ke kiri dan ke kanan, dipermainkan ombak-ombak kecil, sementara bulan masih bersinar di langit cerah. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini. Esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Selamat datang serial Sandiwara Radio Misteri Makrompa episode 14 Negeri di Balik Awan dipersembahkan oleh Danhas Adya Swast bekerja sama dengan PT Sinar FM Bogor produsen tablet obat kuat Aladina obat terlambat bulan menpas kapsul tablet obat kuat dan tinggal lini juga rela dan jamu godok jaguril